Oke, okay, artis yang satu ini mau menyapa Anda lewat lagu-lagu cantiknya. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lala Widi Gupalapa. Saya boleh minta tobotanya enggak buat gambar? Community